何 Sudah menonton videonya dari awal sampai akhir? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. subscribe channelnya di w a n a d a r e c l o u d Official. Jangan lupa bagikan ya. Terima kasih.